Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada kita Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh konkret dari Al-Qur'an itu sendiri. Pendengar RRI yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengkaji bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 yang berbunyi ihdinash shiratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Kata Ihdina merupakan permintaan Yang kita sampaikan kepada Allah SWT Agar Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita Timbul pertanyaan Apa itu petunjuk? Ihdina, hidayah, petunjuk Petunjuk dalam Tafsir Sa'rawi Sa Disebutkan adalah suatu rambu atau jalan untuk mencapai suatu tujuan Kalau kita hendak pergi ke suatu daerah Maka yang perlu kita pikirkan adalah Bagaimana jalan yang sangat pintas untuk mencapai daerah tersebut Dan itu biasanya disebut dengan jalan tol, jalan layang Atau bisa juga menggunakan pesawat terbang Semakin cepat sampai ke tujuan Semakin mudah pula lah Kita untuk men, e, Untuk sampai di perjalanan tersebut Dan Dengan demikian Ihdina atau hidayah Merupakan suatu yang harus Dicari umat manusia Dalam kehidupan ini Karena hidup ini adalah perjalanan Isfid dunya Ka'anna ka'abiru abirusabil. Hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu menyeberangi jalan. Artinya sungguh sangat singkat hidup kita di dunia ini. Bukan berjalan di atas jalan tetapi menyeberangi jalan. Mungkin kalau kita menyeberang jalan itu waktunya hanya satu menit atau mungkin jalannya lebar menjadi lima menit. Itulah hidup di dunia ini. Dan itu kita rasakan. Toh akhirnya. Kita tidak sadar dalam usia kita 32 hari 32 tahun ini seakan-akan baru kemarin kita lahir. Nanti suatu ketika umur kita sudah 60 tahun seakan-akan baru kemarin kita lahir. Itulah kehidupan di dunia ini. Untuk itu kita sebagai umat Islam sangat bersyukur sekali. Allah Subhanahuwataala mengajarkan kita. Apa yang kita harus lakukan di buka bumi ini dengan memberikan petunjuk kepada kita. Dan suatu kemuliaan pula kita diminta oleh Allah SWT untuk terus meminta petunjuk. Sebagaimana kita sebutkan di dalam surat Al-Fatihah ini merupakan anjuran untuk meminta dan meminta tepatnya dalam 6 dan 7 itu kita lakukan sesering mungkin dalam sholat minimal. 17 kali Ada yang menarik Pak Zainal Arif ini Sedikit saya perhatikan pada Tafsir ini juga bahwasanya ketika Allah Memberikan hidayah kepada manusia ini Ya Al-Quran, Hadis, Rasul Tapi tahu kenapa manusia banyak Juga yang tidak mau beriman Jadi apa indikasinya ini Jadi, Saya pikir Karena ini hidayahnya mahal Dan betul-betul perlu di ini Kok enggak biasa saja bahasanya kan kenapa allah nggak memaksa saja dipaksanya saja nggak mau ikut petunjukku ku cabut nyawanya besok ini kan menarik sekali untuk kita ini diskusikan ini iya uh, benar sekali Ustaz Hanafi bahwa allah subhanahuwataala ini sebenarnya telah menciptakan makhluk hidup yang sifatnya terpaksa kita lihat pohon gunung bumi tumbuh-tumbuhan itu tidak mempunyai hak pilih lain halnya dengan manusia ketika diberi amanat oleh Allah SWT manusialah yang menerimanya gunung menolak bumi menolak semua makhluk hidup menolak manusia menerimanya karena manusia menerimanya inilah maka dia diberi kebebasan mau beriman berimanlah mau kafir, kafirlah Faman sa'afal yumin Waman sa'afal yakfur Lalu Kalau demikian Kenapa kok Allah tidak memberi petunjuk Sebagaimana Ustaz Hanafi sebutkan tadi Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi Petunjuk kepada semua manusia Karena Petunjuk itu ada dua Petunjuk dilalah Dan petunjuk ma'unah Petunjuk dilalah dalam bahasa Indonesia Mungkin bisa disamakan dengan Petunjuk rambu Sedangkan maunah Artinya petunjuk pertolongan Bagaimana maksudnya Seluruh manusia di muka bumi ini Telah diberi Petunjuk dilalah rambu, Artinya ini rambu Islam Untuk contoh yang memudahkan Disebutkan apabila kita Hendak pergi ke satu daerah Maka kita akan bertanya Ke seorang polisi Lalu lintas di pinggir jalan Bagaimana saya jalan ke amplas Maka kata polisi itu Dari jalan tol ambil ke jalur kanan Supaya sampainya ke amplas Itu adalah dan ikuti rambu-rambunya Itu disebut dengan petunjuk umum Ketika seseorang mengikuti Islam Semua manusia pun tahu bahwa Islam itu ada Ikutilah maka akan sampailah ke jalan Islam kalau tidak mau mengikuti kafir kafirlah karena Allah tidak perlu terhadap hambanya. Ada yang menarik sedikit saya bisa tambahkan di sini Pak Ussazenal. Uh, saya memandang lebih bahwa ketika Allah memberikan petunjuk dan tidak ingin menggunakan uh, tangan pemaksaan begitu ya sisi pemaksaan. Karena saya melihat di sini Allah itu paling senang demokrasi ya. Artinya apa? Kalau Anda ingin menyembah saya, datanglah kepada saya dengan hati sanubari. Tapi tia, jangan datang dengan keterpaksaan. Jadi kalau seandainya Anda besok saya cabutnya, nyawa, kalau tidak menyembah, berarti itu Anda datang dengan keterpaksaan. Ini juga menarik untuk kita lihat dari segi ihdi nasiratul mustaqim ini. Iya, benar sekali itu Ustaz Hanafi. Jadi memang uh, kita ini sangat demokrasi, dan begitulah keinginan Islam Makanya disebutkan dalam surat Al-Fatihah ini Kata-kata kasih itu begitu banyak Ada empat kali Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Itu membuktikan bahwa Tuhan itu sebenarnya kasih dengan makhluknya Kalau manusia itu tadi mengikuti jalur Maka datanglah petunjuk kedua Ma'unah Maka kita menemukan Dalam Islam ini Pertama kali ada taklif Beban Solat itu beban tetapi orang yang sudah mendapatkan petunjuk maunah pertolongan Jangankan sholat wajib lima waktu Sholat sunat pun dia kerjakan Jangankan sholat sunat rawatib Ditambah lagi duha, ditambah lagi tahajud Seakan-akan kalau tidak sholat tahajud itu tak enak Puasa diwajibkan Tuhan satu bulan di bulan suci Ramadan Tetapi karena sudah menikmati indahnya iman ini Ditambah lagi dengan sholat, uh, puasa Senin Kamis Tidak saja demikian Bahkan kita temukan sebagian orang puasa Nabi Daud Hari ini puasa, besok berbuka, selang-seling begitu Begitu juga dengan haji Orang sebenarnya diwajibkan haji itu Satu kali seumur hidup Tapi karena dia telah mendapatkan petunjuk maunah Petunjuk pertolongan Seakan-akan mau tiap tahun haji Iya, Hanya saja ya, pemerintah ya. melarangnya uh, Tapi uh, Saya masih bingung nih Ustadz Bagaimana uh, Tadi uh, di, uh, Hidayah ada dua Ada hidayah berbentuk rambu-rambu Dan ada hidayah berbentuk pertolongan Nah bagaimana cara kita untuk mendapatkan Hidayah berbentuk pertolongan ini Supaya segala sesuatunya bisa lebih cepat begitu? Iya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aman tu billahi summa Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah Ketika kita istiqomah Maka hidayah itu pun Akan menyertai kita Sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Fatihah ayat 6 ini Kita pun meminta mustaqim Ihdina suratul mustaqim Meminta Jalan yang lurus Meminta supaya kita pun tetap berada Dalam kelurusan Artinya apa? Ini semua bukan omong kosong Ini semua Butuh aplikasi Butuh pelaksanaan Ketika kita telah melaksanakan indahnya Sholat wajib tadi Kita akan ingin menambahnya Tapi kalau orang tidak mau sholat Dengan alasan Aku belum dapat petunjuk katanya Rasanya berat Kali sholat itu, lebih bagus dari kerja Nyangkol di pajak, di sawah Daripada suruh sholat yang mungkin Satu menit atau dua menit Permasalahannya tadi karena apa? Karena dia belum memulainya Jadi mulailah Mantubillah, percaya pada Allah bahwa itu akan menyenangkan dan tidak menyusahkan Kemudian istiqomahlah Insya Allah, kemudahan-kemudahan Terus akan ada Dan jadi, akan menikmati hidup Pak ini Jadi Pak Ustaz Zainal, ada yang saya ingin Mungkin saya bisa tambahkan untuk uh, Menambah khazanah kita Jadi di dalam Islam itu juga Ada yang namanya Hidayah Al-Tabi'iyah At Ada atau disebut Hidayah Al-Futriyah Atau disebut, eh, yang kedua Disebut Hidayah al muktasabah jadi hidayah fitriah ini dalam buku Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Akidatul Mu'min itu disebutkan Itulah fitrah manusia Siapa saja diciptakan Baik siapapun dari jenis manapun mukmin kafir, muslim, men-muslim Dia punya fitrah ingin berkenalan dengan Allah Ingin mencari penciptanya Nah ini semuanya kita punya tetapi yang kedua, hidayah muktasabah. Ini hidayah yang seperti yang maunah tadi, harus diusahakan memang. Makanya saya sangat tidak setuju kalau ada seorang mukmin hanya berpangku tangan tanpa mau belajar, menambah ilmunya. Nah, tentunya dia akan disiksa nanti. Kenapa? Kenapa Anda tidak mengembangkan uh, hidayah fitrah yang sudah merupakan potensi dasar dengan akal pikiran dengan hati sanubari? Ini akan dipertanyakan oleh Allah sebagaimana yang dikatakan tadi, inna hadainahus sabil. Ini kami tunjukkan jalan yang lurus kepada mereka, imma syakira wa imma kafir. Ada yang bersyukur, terus mengikuti jalan lurus tadi dengan hidayah muktasabah yang diusahakan lewat belajar, baik lewat belajar yang sifatnya formal atau informal. Nah, ada yang kafir, ada yang tidak mau belajar, tidak membuka dirinya. Jadi di sini juga ada semacam pembuka wawasan bagi kita Pak Ustaznya. Ya benar sekali, jadi memang hidayah ini harus diusahakan dan jangan pernah melepaskan hidayah Karena jalan melenceng itu dimulai dari 1 cm atau bahkan lebih dari itu Kita menemukan rel kereta api, itu kalau mau melenceng itu cuma 1 cm Tapi nanti jaraknya bermil-mil jauhnya Begitu jugalah umat Islam kalau meninggalkan hidayah Allah. Pertama mungkin dari hal-hal yang kecil dan remeh. Namun terbiasa-terbiasa akhirnya lepaslah hidayah itu. Balhum adol. Bahkan kita akhirnya lebih sesat dari binatang. Karena apa? Karena kita telah melepaskan jalur surat mustaqim tadi. Ya. Uh, ya Ini menarik sekali ini. Kata-kata surat mustaqim ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala... Tidak memakai uh, dengan dengan redaksi sirat, sirat, Siratil muslimin atau siratil islam Kenapa Allah memakai kata-kata jalan yang lurus Bukan jalan islam atau jalan iman Ini bagaimana ini Pak Ustadz? Ya memang di dalam Al-Quran itu Tidak selamanya harus tekstual Dalam penafsiran yang lain juga disebutkan Bahawa maksud dari asyuratul mustaqim adalah islam Jadi Ketika disebutkan kenapa kok harus jalan yang lurus, supaya ini tergambar di benak setiap umat manusia, bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan pintas yang paling cepat untuk sampai kepada tujuan. Itu tidak saja berlaku dalam kehidupan dunia ini, tetapi juga untuk mencapai akhirat kelak. Jadi kalau begitu jalan yang lurus ini jalan yang menyampaikan kepada surga lah begitu, Seperti cepat sampai begitu maksudnya. Iya benar sekali Kalau begitu besoklah kiamat masuk surga kita Iya <laughs> nampaknya waktu juga lah yang akan memisahkan kita Dan sebagai kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini Bahwa sungguh indah Al-Quran itu tidak saja mengajarkan kita bagaimana cara menyembah dan memuji Allah SWT. Tetapi juga Allah SWT lewat al qurannya mengajarkan kita bagaimana cara terbaik untuk meminta. Meminta bukan untuk kepentingan Allah. Meminta bukan untuk kepentingan yang lain. Tetapi meminta untuk kebahagiaan hidup kita. Kebahagiaan keluarga kita kebahagiaan masyarakat kita bukankah kita semua ingin hidup bahagia bukankah kita semua ingin hidup bermakna maka mintalah kepada Allah tunjukilah kami jalan yang lurus wabillahi taufik walhidayah kurang dan lebihnya mohon maaf wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh